Para Bapak dan ibu Sesepuh, pini sepuh Hadirin dan hadirat Yang dirahmatulih Allah Alhamdulillah Allah masih berkenan Untuk memberi kita kesehatan Khususnya Pada bulan suci Ramadan Yang penuh barukah Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita Sehingga pada duha hari ini Kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini Mudah-mudahan pemberian Allah itu dapat menerangi jalan hidup kita Karena kita pergunakan pemberian Allah yang sangat baik itu untuk kebaikan kita semuanya Allahumma Amin Dan mudah-mudahan Kegiatan kita Pagi duha ini Yaitu hadir majlis talim Kita bermohon kepada Allah Semoga Pahalanya dilipat gandakan Dan semua Dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Dapat dihapus oleh Allah SWT Amin sehingga kita dijadikan orang yang baik, termasuk orang-orang yang soleh dan soleha Allahumma, amin bapak-bapak dan ibu-ibu tema yang diberikan oleh panitia untuk saya yaitu Islam Update ini tema yang besar ini ya tema yang cukup berat Islam modern macam-macam, Islam modern itu ya. update artinya terkini itu bukan modern Islamnya dimodernisasi bukan tapi berita terkini berarti kita bicara dunia dunia Islam gitu ya wah ini yang hadir mayoritas bapak-bapak ini ya Islam kuno ini ya. <laughs> yang remaja cuman sedikit ini ya. ya cuman kebetulan panitianya remaja jadi mintanya Islam update itu Pak. Dan saya biasanya kalau uh, mengisi majelis taklim Bapak-bapak dan ibu-ibu apalagi yang sepuh-sepuh. Senangnya bicara kuburan, Bu. Hmm. Iya, Bu. Gimana? Ditambahin. Oh, ditambahin gitu. Islamnya sudah zaman dahulu kala gitu. Ya sudah 60 tahun yang lalu ya, lahir ya. Tapi ada ya, apa-apa. Toh bapak-bapak dan ibu-ibu yang sepuh-sepuh juga punya anak, punya cucu. Yang mereka juga perlu diselamatkan. Karena kebaikan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kebaikan anak dan cucunya. Ada riwayat di dalam Al-Qur'annya ini. Bukan karangan saya ini. Kebaikan orang tua itu berpengaruh kepada kemaslahatan anak-anaknya di akhirat nanti. Artinya amalan orang tua yang baik itu menjadikan anak itu dihormati oleh Allah. Di, di dalam surat Al-Kafi itu ada. Wakana Dan dulu kedua anak tersebut, ayahnya kedua orang tua anak tersebut itu soliha. Bapak ibunya itu orang yang soleh sehingga anaknya diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya tatkala Sayyidina Khidir Al alaihi bersama Nabi Musa ringkas cerita saya tidak bercerita tentang bab itu. Ah, beliau jalan kemudian masuk ke suatu kampunglah barangkali demikian. Tiba-tiba ada tembok yang mau roboh. Ada tembok yang mau roboh, sudah doyong. Ternyata oleh Sayyidina Khadir tembok itu bukannya tambah dirobohkan, wong sebentar lagi doyong roboh. Kalau menurut logika saat itu lebih baik dirobohkan kemudian dibangun. Jadi bagus kan itu. Tapi oleh Sayyidina Khadir alaihis salam justru di tonjok, apa ditonjokin namanya? disanggah, diberi sanggahan, diberi sanggahan sehingga temboknya itu nggak jadi roboh, walaupun doyong nggak jadi roboh. Kita ingat peristiwa Saidina Isa belajar kepada Saidina Khodir, itu kan syaratnya tidak boleh tanyaan gitu ya, ringkas cerita. Ternyata tanya, Nabi Isa tanya, ya Khodir. Enteni atau kamu ini kok aneh. Wong sudah ada bangunan mau doyong tinggal sak jengkal saja. roboh kok tambah di sanggak-sanggak gitu. Mending dirobohkan, dibangunkan baru kan intinya demikian. Kemudian ee, dijawab walaupun tidak seketika itu setelah Nabi Musa di protes atau dimarahin oleh Nabi Ali Syaidina Khidir. Aku kan sudah bilang, kamu tak bakalan mampu, tidak bakalan sabar belajar sama aku. Kan belajar sama aku syaratnya enggak boleh tanya ini. Ternyata kamu juga tanya. Intinya begitu ya. Ah, pada akhir ayat diceritakan, Oh itu jidaron yuri tu ayang kodov akoma. Sungguhnya tembok atau bangunan yang sudah doyong. Bukan dirobohkan supaya tidak menimpa membahayakan orang lain kemudian dibangunkan baru tapi faaqoma ditanjak-tanjak diberi tanjakan ya itu karena di dalam pondasi di dalam pondasi dibawahnya itu ada uang alias harta warisan yang oleh kedua orang tuanya ditanam Memang betul-betul diperuntukkan Untuk dua anak yatim itu Ya Atau dua anak kecil itu Faka anak Abu Huma Sholeha Dulu ayahnya ini Kedua ayahnya ini orang-orang baik Maka oleh Allah si anak ini dijaga Kalau nanti dirobokan, bisa-bisa diambil orang kampung gitu ya itu menurut para ulama bahwa kebaikan amal ibadah orang tua itu bisa berpengaruh kepada anak-anaknya di dalam pandangan Allah Subhanahu Wataala jadi berpengaruh amalan orang lain bisa mempengaruhi kemaslahatan orang lain juga padahal ayahnya sudah meninggal dunia tapi amalannya berpengaruh bagi anak-anaknya ini luar biasa ya kembali kepada Islam update nah, Saya bicara dengan bapak-bapak Yang sepuh-sepuh dan ibu-ibu Juga yang sepuh-sepuh Hari ini jam ini kita berada Di sini tapi anak-anak kita kan Tidak ya Cucu-cucu kita juga tidak Maka perlu untuk diberitahu di rumah Atau kapan dikasih tahu Nak, Ya main-main tapi ngaji juga Ngaji kan ini juga kebaikan Orang tua yang berpengaruh Apalagi dunia zaman Sekarang Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nabi SAW pernah bersabda. Beliau mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban, fa saya'udu ghariban kama bada', fatuba lil wurba'i." Bada'al Islamu ghariban. Dulu Islam itu datangnya terasingkan, alias asing di tengah masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat jahiliyah, alias masyarakat Mekah sebelum masuk Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadkala awal-awal membawa Islam itu nggak terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi. Selama dua tahun beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena orang-orang itu kalau melihat Nabi Muhammad beribadah heran-heran. Ini ada lagi ibadah model apa ini? Ya. Yeah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ya jiwanya pemberani Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad dalam kutip ya seperti yang disifatkan dalam Al-Qur'an, faqulushyadu bianna muslimun. Katakanlah, isyadu saksikan bianna muslimun bahwa aku ini muslim. Itu Nabi Muhammad. Apa buktinya? Beliau kalau melaksanakan ibadah salat itu pergi ke dekat Ka'bah. Kalau menyembah Allah itu pergi ke dekat Ka'bah. Nabi Muhammad sebelum dituruni wahyu dalam artian Islam sebagaimana yang kita kenal, maka Nabi Muhammad itu bersyariat mengikuti syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dinan kunafa artinya agama yang lurus mengikuti Ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya ditanya gimana tata caranya solatnya Nabi Ibrahim, saya jawab saya enggak tahu. Saya tidak tahu tata caranya. Yang jelas saya mempelajari tata caranya solatnya Nabi Muhammad. Yang kemudian ada hadis-hadis menerangkan bahwa Nabi dan juga sebagian orang-orang baik, orang-orang soleh di zaman Nabi masih belum turunnya Islam, Islam sebagaimana yang kita kenal. Contoh adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya ini ya. Itu beliau juga beragama mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim salam Karena sama yang dilakukan maka tatkala malaikat Jibril menurunkan wahyu dan Nabi Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama kali menyatakan masuk Islam. Kenapa? Ya karena kebiasannya sama. Iya, tata caranya berperilaku sama. Kenapa sama? Sama-sama mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim. Itu kan sudah lumrah. Ya? Berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Masih awal-awal enggak, enggak sama. Sayyidina Umar bin Khattab disriwayatkan ini, kata beliau, ah suatu saat beliau ini tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kemudian setelah itu beliau menangis kemudian ada sahabat yang bertanya wahai Khalifah, waktu itu sudah menjabat jadi Khalifah. saya kok melihat anda ini aneh antum ini panjenengan lah lihat panjenengan ini kok aneh tiba-tiba senyum-senyum sendiri tiba-tiba ya, menangis sendiri ya jangan dibayangkan seperti anak muda sekarang gitu anak muda sekarang kalau senyum-senyum sendiri mungkin saja main whatsapp mungkin ya sms dari temannya kan gitu mas ya Senyum-senyum teweka -senyum gitu ya. Kalau zaman dulu kan ndak diam-diam terus senyum-senyum. Saya Dena -senyum. si Umar enggak tahu, enggak ngerti kalau diperhatikan sama masyarakatnya. Kemudian beliau bercerita, "Ya, aku senyum-senyum sendiri karena mengingat waktu di zaman jahiliyah, suatu saat aku itu membuat tuhan, membuat tuhan dari bahan tepung." Aku buat seperti orang-orangan gitu... Dari bahan tepung... Setelah itu aku godok... Atau aku kukus... Maka jadilah arca... Tapi arcana itu berbentuk roti... Ya. ya... Mungkin roti kukus atau apa gitu ya... Setelah itu... Aku sembah Tuhanku itu... Setelah aku sembah... Sembilikan rupa... Agak lama ternyata aku ini lapar... Akhirnya Tuhanku aku makan... Makanya... Ya senyum-senyum sendiri... Dalam kalimat begini, kok dulu aku itu masih jahiliat, kok bodoh amat? Maklum juga namanya zaman jahiliat. Ya dah? Nah itu kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maaf, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang sejak awal memang beliau itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim AS. Sama selaras dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka... Sayyidina Abu Bakar jauh lebih dulu masuk Islam daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang menangis sendiri itu gimana? Tiba-tiba air matanya menangis meleleh gitu. Kata beliau, dulu aku ini di zaman jahiliyah. Ini kan kebiasaan orang itu kalau punya anak perempuan, itu malu. Karena zaman itu yang namanya wanita, maaf-maaf Ibu-ibu ya, tidak seperti di zaman Nabi Muhammad sudah menyebarkan agamanya yaitu Islam. Wanita di dalam ajaran Islam itu sangat mulia wanita itu. Sekarang pertanyaannya, mulianya bagaimana? Seorang wanita sebenarnya harus menutup. Ya ini pendapat yang paling kuat ya. Menutup seluruh anggota tubuhnya. Nah itu ya. Jadi seperti dalam cadar atau apa. Itu adalah sebuah kewajiban. Cuman sebagian ulama mengatakan bolehlah. Nah, bolehlah wanita itu keluar rumah... Menutup semua auratnya Semua badannya Kecuali wajah dan telapak Tangan seperti waktu sholat Rupanya madhab yang terakhir ini Yang diambil banyak oleh Ibu-ibu Indonesia ya, Tapi yang sebenarnya Yang paling kuat, pendapat paling sohi Justru adalah menutup semua Anggota badannya seperti di Saudi Atau di tempat-tempat Negara-negara Islam lainnya gitu Nah itu semestinya tapi ya mudah-mudahan ibu-ibu semuanya orang Indonesia muslimat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Cuman ini sudah sangat terhormat yang demikian. Ini. Ditutupi itu terhormat. Kalau zaman jahiliyah enggak, wanita itu dibuka semuanya. Bahkan maaf-maaf, seorang wanita itu bisa melakukan poliandri. Ya, punya suami dobel-dobel. Ya. Nah, kalau gini kan anaknya enggak jelas kan anaknya siapa ini kan gitu ya anak urunan kan gitu nah, ini namanya poliandri punya suami atau punya pasangan enggak jelas nah, itu dihapus oleh Islam nah zamannya Sayyidina Umar al belum masuk Islam itu pernah punya anak perempuan Sayyidina Umar ini orangnya agil. orangnya cerdas beliau walaupun hidup di dalam dunia jahiliyah tapi beliau juga tidak mau dipermalukan karena urusan anak itu menjadi dipermalukan di masyarakat tuh anakmu maaf, maaf ya, kalau di sini itu anakmu digelir gitu barangkali malu siena umar daripada anakku jadi korban digelir mending tak partai ini, ini tak bunuh jadi anak kecilnya siena umar muhottom perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup itu zaman dulu demikian Makanya si Naumar setelah masuk Islam ingat, ya Allah, dosaku gimana? Itu kalau aku ditanya oleh anakku besok, Pak, kok aku dikubur hidup-hidup itu gimana? Makanya si Naumar kemudian menjadi terharu, hanyut dalam kesedihan. Beliau tiba-tiba melerehkan air mata, meneteskan air mata. Jadi sekali-kali si Naumar senyum-senyum sendiri karena melihat pernamakan Tuhan. Tuhan ya maksudnya yang buat ya. Awam Tuhan kok dari roti kan ya, gitu kali kali Sina Umar nah, Menangis sendiri, kenapa? Karena pernah mengubur hidup Putri tercintanya Itulah yang terjadi Sebelum Islam Diajarkan Nah Kalimat batal Islam Mughoriban, Islam itu Dikenal asing Di zaman pertama kali muncul Sudah nyata Betul Bu? Betul? Lalu Nabi Muhammad kalau mau sholat sampai beliau sudah diperintahkan sholat itu beliau sebelum hijrah sholatnya ini sengaja memang mencari tempat yang dekat dengan Ka'bah. Zaman itu di sekeliling Ka'bah justru banyak patung-patung, arca-arca yang disembah oleh masyarakat. Ada yang namanya hubal, ada yang namanya al ada yang namanya uzza dan lain sebagainya. Ya, Saya dah hafal, saya dah gunakan alam Sama mereka ya. Tapi itulah yang di dalam sejarah-sejarah itu ya, Ada namanya Hubal Kalau tidak salah ada namanya Kubal Dan lain sebagainya nama-nama zaman dahulu kala Itu nama Arca-Arca Itu disembah Dan berserakan di sekitar Ka'bah nah, Nabi Muhammad Sudah tahu bahwa Ka'bah ini bukan untuk menyembah patung Tapi Ka'bah ini adalah untuk kiblat Bagi orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ka'bah Ka Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perintah kepada Nabi zaman itu bahwa nabi kalau beribadah kepada Allah harus menghadap ke Masjidil Aqsa alias Palestina. Nah, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin menghadap Ka'bah dan ingin menghadap Masjidil Aqsa itu perintah Allah SWT untuk berkiblat kepada Masjidil Aqsa di awal-awal Islam diturunkan. Maka Nabi Muhammad berpikir, saya tak cari di dekat Ka'bah, tapi kalau saya menghadap itu tembus ke Masjidil Aqsa. Saya gambarkan ya. Kalau Masjidil Aqsa itu ada Cimosari, mana arah Cimosari? sebelah sana apa sana? Sana Cimosari ya. Sebelah apa di sana? Ya? Utara ya. Maka Nabi Muhammad mencari di selatannya Ka'bah persis. Sehingga beliau solatnya menghadap Ka'bah, tapi otomatis menghadap utara. Sedangkan di utara itu ada Masjidil Aqsa. Jadi dapat double dua. Itu yang disenangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis. Beliau mencari dekat Ka'bah biar tembus Macam gitu. Kalau di rumahnya kan belum tentu Ya tak? Belum tentu bisa lurus itu, nah itu Ah itu Nabi memilih yang demikian Jadinya Nabi itu Kadang-kadang sholatnya Di tempat terbuka Lah masyarakat yang Jailia yang belum masuk Islam Heran. Mungkin kalau orang sekarang itu ya Yang tak ngerti agama Tak ngerti sholat Tak ngerti ini. Wah hasil orang-orang yang ya di luar Islam barangkali itu melihat ngapain itu kok cengkulat cengkulit cengkulat cengkulit gitu kan ya nah, namanya juga tidak tahu Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah ini melihat orang sholat itu terheran heran apa naik turun naik turun naik turun orang-orang zaman itu juga demikian orang yang tidak memusi Islam kafir kures yang tidak memusi Islam seperti pedagang-pedagang biasa I ya, cuman heran saja ngeliat ngapain itu ada agama baru itu ngapain itu ibadah baru itu. Tapi bagi orang yang sakit hatinya memusuhi Islam, wah itu bereaksi. Wah ada agama baru berarti gak menyembah Tuhan kita ini. Parah mereka. Kalau sama sekarang demo, ya demo terhadap kepentingan Islam ada ndak? Ada kan? Mau zaman apa namanya? Contoh aja orang-orang mana dulu itu ya Denmark yang melukis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan gitu ya wah itu dengan metode mereka menghina Islam banyak loh orang menghina Islam zaman sekarang itu kan banyak ya demikian juga di zaman itu bahkan yang lebih keras dari orang-orang kures -orang kafir kures itu tidak sekedar mendemo Rasulullah tidak sekedar mengata-ngatain. Tapi mereka sudah berbuat anarkis kepada Rasulullah SAW. Anarkisnya memang beda barangkali dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dengan lempar-lempar batu, dengan coret-coret tembok. Kalau zaman itu dengan melempari Nabi Muhammad dengan kotoran ontar. Padahal Nabi Muhammad dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu ya. Wataala. Eh, karena itu dikatakan baca al Islamu horiban, fase yang udah horiban kama baca fatubah lil quraba. Itu zaman dahulu sudah kita saksikan Islam itu asing di tengah masyarakat. Kemudian setelah 2 tahun Nabi Muhammad berdakwah kepada orang-orang korok dan masakin serta keluarga beliau yang dekat-dekat handai tolannya sudah masuk Islam selama 2 tahun secara sembunyi-sembunyi, maka Allah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, ya fasdak bimatul mar, faakrid anil jahilin. Sudahlah sekarang kamu terang-terangan dengan apa yang kamu telah diperintahkan untuk menyampaikan Islam itu dan berpalinglah kepada orang-orang jahilin, orang-orang bodoh, orang-orang awam, ya yang tidak mengerti agama kalian sudah berpalinglah jangan ikuti mereka kau usah takut kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan bahkan Nabi Muhammad dengan keberaniannya ya memang beliau adalah seorang pemberani, seorang yang tegap, gagah pemberani itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak orang-orang kafir Quraisy. Hei penduduk Quraisy. Penduduk Mekah. Disitu ada pamannya sendiri, yang itu Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana kita kenal Nabi Muhammad itu termasuk orang yang amin, alias terpercaya dalam kehidupannya, tidak suka maksiat. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, beliau naik di satu bukit, karena di Mekah itu kan banyak perbukitan. Nabi Muhammad ngetes. ini, Hei, masyarakat. Gimana pendapatmu tentang aku dalam artian aku ini jujur atau tidak? Kalau aku berkata A dan ABC, kalian percaya enggak? Intinya begitu. Dijawab oleh masyarakatnya, ya Muhammad. Selama ini mulai kecil sampai detik ini kami belum pernah melihat engkau berbohong. Ya, eh, jadi kami selalu percaya apa yang kau katakan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan Hei masyarakat Quraisy, Andai kata aku beritahu Di belakang gunung itu ada musuh Andai kata aku beritahu ada musuh Percaya enggak kalian? Pada ngacung percaya Percaya Karena memang Nabi Muhammad tidak pernah berbohong Bukan tukang bohong Bukan tukang khianat, bukan tukang bohong Orang yang cucu itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Tapi tak kala Nabi Muhammad mengatakan Hei kaum Quraisy. Ketahuilah bahwa aku adalah seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah untuk mengajak kalian menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala itu. Setelah mendengarkan itu, maka Abu Lahab, sang pamannya justru memimpin masyarakatnya untuk demo kepada Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad. Engkau adalah pembohong. Ini Bapak sudah baru kena urusan apa Agama langsung berupa Akhirnya terjadi permusuhan antara orang Islam Dengan nah, orang kafir Guresh, itu ringkas terjadi Ya Lama, permusuhannya lama Ya itu ya, Kalau kita-kita yang ahli masjid Ahli ibadah Ya ada kemungkinan Walaupun Walaupun jauh Walidah mudah-mudahan kita ini Termasuk keturunannya umat Islam Umat Islam ni ya, yang dulu sudah awal-awal masuk Islam di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecipratanlah kita ini, ya nah, nasabnya kecipratan. Tak tahu lah, mungkin dari pernikahan, atau dari apa, paling tidak ponaan, apa yang jauh, ya paling tidak rasa cinta kita nasab terhadap cinta, nasab cinta, namanya ya. nasab cinta kita ini ya kepada orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi menyerukan Islam kepada orang-orang tersebut. Sehingga benar-benar kita ini menjadi ahli masjid, kan gitu, senang ngaji, ya. Tapi kan ada juga yang mungkin saja gitu ya, kecipratan, maaf, maaf, kecipratan sempalannya, cipratnya pula barengan gitu ya. Jadinya enggak suka ngaji, enggak suka ini dan lain sebagainya. Kan gitu ya? Bahkan yang kafir tetap kafir, kalaupun muslim tapi muslimnya muslim KTP kadang-kadang ya, ya adalah abu laplah, abu laplahnya sedikit lah gitu ya gak tau kecipratan apanya, gak tahu ya nah, pokoknya gak kecipratan rokoknya aja gitu ya nah, itu demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata perjuangan Nabi Muhammad sangat luar biasa, kata Nabi adalah khatis, tadi Badan islamu khuriban, islam itu dikenal oleh masyarakat pertamanya asing. Lama-lama terus dikenal, dikenal, dikenal, kenal, sampai lah mendunia islam itu. Di zamannya Sayyidina Uthman bin Affan, menurut riwayat yang pernah saya baca, ada buku sejarah, dulu ditulis oleh salah seorang pengarang dari Malaysia, saya baca dengan bahasa Melayu. Dikatakan demikian, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah, beliau masih hidup itu beliau sudah mengutus uh, delegasi ke Asia bahkan ada yang mengatakan ke Asia Tenggara. Jadi di zaman Syekh Utsman bin Affan ada kemungkinan utusan beliau itu sudah sampai di wilayah Asia Tenggara yang tadi Indonesia, yang tak di Malaysia atau di sekitarnya yang penting di Asia Tenggara di zaman Syekh Utsman masih hidup. Berarti sudah luar biasa perjalanan Islam itu ya. Ini bermekaran sampai mendunia. Terus Islam itu mendunia. Masyaallah. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita rajin membuka berita di Denmark, di Denmark ya, yang dulu Nabi Muhammad pernah dihina dengan gambar kartun itu orang-orang setelah terjadi umat Islam bergejolak di seluruh dunia bergejolak menentang penggambaran nabi dengan gambar kartun yang tidak senonoh itu maka justru orang-orang Denmark sendiri penduduk asli sendiri yang mereka tidak benci terhadap agama itu kan orang-orang yang benci ya benci gitu ya, tapi kan di sekian di sekian dari orang yang tidak Islam itu kan tidak semuanya benci terhadap Islam mereka gak punya kepentingan apa-apa terhadap agama Ateis pun demikian Pokoknya aku kerja mati selesai Kerja hidup enak mati selesai Kan gitu ada orang demikian ya Urusannya kerjodok gitu ya Subuh kerjo, luhur kerjo Asar kerjo Malam kerjo, kan ada kan Sampai tidur pun kerja Ada ada orang sekarang tidurnya kerja Ada pak, itu jaga satpam misalnya sampai tidur-tidur Tapi kerja dibayar kan gitu kan ya, Banyak lah itu penasaran. Siapa sih namanya baru kenal? Setelah orang mati Islam bergejolak. Nama Muhammad itu baru kenal. Siapa sih Muhammad itu? Kok baru dengar katanya orang-orang yang semula tidak peduli terhadap urusan agama apapun. Akhirnya mereka terjadi ingin tahu. Saya ingin tahu sih. Akhirnya mempelajari bertanya-tanya? Bertanya? Tanya. Setelah bertanya-tanya. Mendapatkan jawaban, ya ada yang masih tetap tidak iman, tapi ada juga yang beriman. Oh, ternyata yang namanya Muhammad yang digambar dengan tidak senonoh, itu luar biasa akhlaknya. Akhirnya masuk Islam. Sekarang ini saya dapat informasi dari bacaan-bacaan juga dari beberapa kawan yang masih ada di luar negeri. Katanya di Denmark itu mulai banyak umat Islam. Luar biasa, luar biasa. Perkembangan masjid pun di barat alias di dunia non-muslim. Di Jepang, di Cina, di beberapa tempat. Itu luar biasa. Kenapa? Ya karena umat Islam yang kadang-kadang khususnya warga Indonesia. Ini, dikirim ke Hongkong. Kerja jadi TKI atau TKW. Agamanya Islam. Ya enggak? Lah. Di antara dari mereka itu ya ada memang yang Islam KTP, Islam apa, enggak ngerti agama, ya ada memang. Tapi yang ibu-ibu yang salihah, ahli masjid, ahli musala di sini juga biasanya tahlilan, ya dak. Atau bapak-bapak juga yang demikian, jadi sopir mau di sini biasa di musala ada kesempatan bekerja. Gajinya banyak, Pak, berapa 5 juta. Wah, di Indonesia ini sebulan 5 juta, siapa yang bayar, ya. Itu di pasar dapat berapa itu, wah, mending berangkat tapi kebiasaan ke masjidnya ini dibawa, di sana mencari masjid, lama-lama dia menyebarkan islam tanpa sengaja, kalau sudah liburan, hari minggu kumpul wah, TKI-TKI TKW-TKW kumpul apa dikatakan, ayo arisan, sudah arisan ngapain bu arisan, Tok, gak enak arisan seperti di Indonesia ada yasinan ya enak, berkembang sehingga islam itu berkembang di luar negeri, dalam sektor, lewat sektor perdagangan, alias lewat sektor perekonomian Demikianlah dan seterusnya. Alhamdulillah. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu kelak fasayah udhu'ori bangkama badaa. Nanti Islam itu akan menjadi asing lagi, sebagaimana dulu pertama kali muncul. Munculnya Islam itu sudah asing. Suatu saat akan berkebang berkebang menjadi mendunia. ...tapi di saat tertentu sudah dekat hari kiamat, maka Islam itu akan asing di tengah masyarakat. Buka aneh kan ini? Dimana-mana sudah berkembang Islamnya suatu saat menjadi asing. Gimana? Waktu itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah apakah saat itu umat Islam tinggal sedikit... Dijawab oleh Nabi, tidak umat Islam tidak sedikit, tapi umat Islam banyak, hanya saja banyaknya mereka itu tidak berkualitas, tapi berkuantitas. Kata Nabi seperti husa onka husa isaili, husa onka husa isaili. Apa itu husa Untuk ombak busa, busa ya. Busa ombah untuk itu ya. Busa bui untuk orang malam ya. Seperti buinya banjir. Saya itu banjir. Atau buinya air laut yang ada di pantai itu. Tebing itu. tas Banyak kan gak bisa dihitung. Cuman saja kemana air mengalir. Maka saat itu bui ikut mengalir. Tidak tegas, tidak tegap. Ikut apa yang terjadi Di tengah masyarakat Tapi agamanya Islam Agamanya Islam Nah sekarang sudah banyak gak kira-kira kejadian demikian Contoh misalnya Dua tahun Atau satu tahun yang dahulu ini ya Kita masih ingat di Indonesia ini Mau ketamuan Ketamuan gitu ya. Seorang penyanyi Divapop dunia. Ini kalau mas-mas yang muda-muda insyaallah masih ingat namanya Lady Gaga. Lady Gaga. Siapa itu Lady Gaga? Lady Gaga adalah penganut musik metalika, satanisme. Apa musik metalika satanisme? Yaitu musik kades yang akidahnya itu menyembah setan satanisme namanya satanik atau satanisme jadi Lady Gaga termasuk salah satu ikon atau maskot terkenal jujukannya para penyembah-penyembah setan yang ada di luar negeri mereka tata cara menyembahnya itu dengan ya musiknya kemudian dengan Jargon tangan tiga, jempol, jari telunjuk sama telingking, ini ya, diacungkan yang jari manis dengan jari tengah disembunyikan, nah begini ya, tiga jari gini, itu sebenarnya metode menyembah setan. Hah? Saya pernah baca, menurut keyakinan mereka bahwa setan itu terdiri dari tiga titik. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah kenal dengan setan ya. Cuma menurut mereka Karena itu ada tiga titik dalam Diri setan Maka yang diacungkan itu tiga jari Musik cadasnya namanya musik metal Itu hakikatnya adalah Penyembahan terhadap Apa? Setan Saya contohkan lagi Di Jawa Ada aliran kejawen sama-sama menyembah setan, cuman setannya ini sopan santun setannya. Namanya setannya itu nyonya nyai rorokidul namanya. Kenapa saya katakan sopan santun? Ya karena masih pakai jari, ini ada pakaiannya kan gitu kan? Walaupun teranjang-teranjang dikit tapi sopan santun, ini ada? Betul Bu? Cara nyembahnya gimana? Kalau ada orang mau menyembah nyai rorokidul, maka pergi ke pantai kemudian cara menyembahnya dengan tangan tangannya gimana mas menyembahnya mas menyatukan dua telapak tangan ditaruh di depan dadanya kan gitu kan ya ya begini nah, sambil membaca doa doa mantra misalnya Hong Wilaheng Hong Wilaheng misalnya om saya juga nggak tahu mantranya apa ya jadi ya berarti menyembahnya roh idol ada caranya enggak Caranya gimana? Yaitu dengan tangannya dijadikan tanda penyembahan. Jelas? Dengan mensajikan beberapa tumpeng tuh apa di larung laut. Kemudian tangannya terus begini sambil membaca mantra. Mantra itu tata cara orang Jawa menyembah setan yang sopan namanya. Setan Nyai Roro Gitu. Betul mas? lu kalau jingkrak jingkrak di laut katanya diambil oleh ombak om, ya katanya rokok itu kan kok kurang ajar siapa kon kurang ajar gitu kok jingkrak jingkrak saut sama ombaknya om, ya itu keyakinan gitu kan? keyakinan orang jawa ya bahkan menurut cerita ini saya juga nggak tahu jangan kalau lagi nyembah nyembah kayak gitu ke nyerorok itu jangan baju merah lu pernah dengar gitu Jangan pakai warna merah atau baju merah. Eh. Ya. Kenapa? Oh itu kan nyanyi-nyanyi aku nanti gitu. Itu namanya tantangan dan segala macamlah itu yang diyakini oleh orang Jawa. Ya, saya enggak tahu kebenarannya kan itu. Tapi yang jelas tujuannya adalah menyembah Nyai Roro gitu. Nyai Roro itu setan apa bukan? Setan kan? Berarti ada juga penyembah setan. Gimana? Di Jawa ini ada juga penyembah setan. Nah, tata cara penyembahan setan model barat Modelnya digagah itu adalah dengan berjingkrak-jingkrak, musiknya berjingkrak-jingkrak, kemudian mengacungkan tangan dengan tiga jari tadi itu, itu berarti tata cara menyembah setan yang tidak sopan, ya alias setan barat. Hah? Kalau ini kan setan timur itu setan barat, tapi sama-sama setan. Setannya tanya sekarang di Indonesia ini ada enggak? Ini mas-masnya ini. Grup musik metalika ada enggak, Mas? Ada enggak? Ada. Ada, Pak. Ya entah itu penyanyinya datang dari barat atau penyanyinya penyanyi Indonesia. Kalau mereka sudah pada datang, wah itu tanpa diundang ribuan yang datang. Coba di masjid ini diumumkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian sudah dimulai. Ini berapa ribu saya hitung, 1000, 2000, 3000, oh buah ini ya Paling berapa ini, 25, wih 25 ribu, nolnya rontok satu ya. Bukan rontok satu, rontok semua, itu bedanya Tapi kalau musik Metallica, tidak pakai diumumkan, wih, itu pada berdatangan, betul pak? dan kalau sudah ada di tengah situ dengan musiknya mulai main apalagi kalau di shooting maaf, maaf Mas tangannya gimana anak muda muda di shooting Mas pas musik metal metalika metalika itu gimana tangannya ana sing andene ta iki ana sing andene ngacung itu itu sebenarnya tangan dengan demikian dan metode apa ya musik metal keras itu hakikatnya menyembah setan itu kalau dilakukan oleh laki-laki gagah. Yang jadi problem coba nanti kalau di malam mudah-mudahan tidak ada tapi pas ada. Pas ada orang Tangannya begini anak muda-muda dengan jingkrak-jingkrak, coba diambil satu aja, Ambil satu, gua nampir, takonono, jenengmu sapa, Jenengku Sulaiman, Pak. Loh, Sulaiman, bapakmu siapa namanya? Abdurrahman, Pak. Kerja Bapakmu apa? Takbir masjid. La haula wala quwata illa Ternyata anak-anak kita ini. Iya. Anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Cuma masalahnya gimana? Ini? Ya mereka tidak tahu Islam. Mereka tidak tahu Islam. Jadi walaupun Islam itu sudah mendunia kata Nabi, cuman mereka ini huta on ibarat bui kahuta ismaili seperti buinya ombak atau air laut yang terbawa arus kemana airnya pergi. Saat itu jumlah mereka mayoritas tapi tidak mempunyai kualitas. Terjadi Pak? Terjadi? Saya tanya sekarang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ahli masjid. Ahli majlis takling. Sayang gak sama anaknya? Cinta gak sama anaknya? Pingin gak di surga besok bersama dengan anak dan cucunya? Kalau bukan kita menyelamatkan mereka terus bagaimana? Ini jadi problem bagi itu saya baru bicara satu masalah loh. Musik cadas. Yang jadi masalah juga musik cadas ini. Bahkan kadang-kadang yang mengadakan secara resmi. Maaf-maaf. Karena pak camatnya kebetulan juga seneng musik. Akhirnya itu aja. Enggak usah repot-repot. Itu di lapangan. Lalu di beberapa kecamatan di Singosari itu ada lapangan. Namanya lapangan Tumapel di ya? Singosari. Ya. Di beberapa tempat juga demikian. Sudah kita izini. Pakejnya Pak Camat meresmikan, Saudara Saudara, hari ini kita ingin nah, pesta rakyat. Mohon jangan ada yang anarkis. Adik-adik, saya sudah merestui ini musik metal. Ya, tapi mohon jangan anarkis. Cukup kalau mau jingkrah jingkrah di lapangan saja, atau stadion saja. Ya, kalau di luar mohon yang sopan. Saya membuka ini demi adik-adik semuanya. Sudah, salah metal. Salah metal. Camatnya ikut nyembah setan. Gimana itu mas? Karunya Indonesia ini. Runyam gak? Itu kalau jadi camat. Ya, kalau sudah naik lagi jadi gubernur. Gubernur metal gimana ya? Waduh, sak. Jawa Timur misalnya gubernurnya satu diajak metal. Kalau jadi gubernur, kalau jadi menteri. Kalau jadi presiden. Kalau jadi penasihat presiden. Dan lain sebagainya. Wah ini Indonesia menjadi rusak. Ya tak? Wah luar biasa ini. Itulah dikatakan. Badal islamu koriban. Fasayawutu koriban kama badal. Fatuba lil hurobai. Kata nabi sebenarnya tuba lil hurobai berbahagialah jadi orang yang terasingkan karena memperjuangkan agama seperti bapak-bapak sekarang ini dan ibu-ibu. Ini namanya juga memperjuangkan kelestarian agama. Walaupun cuma duduk di sini dengarkan dok, enak dengarkan pingan tuh gitu ya. Saya yang capek ini enggak bisa ngomong gitu ya. Tapi hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini telah melestarikan Sebagian dari ajaran Islam yaitu majelis taklim. Berbanggalalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Bahkan Ramadan ini kalau siang ini ada metal, ada musik cadas. Itu yang hadir berjubel loh, Pak. Bapak-bapak di sini juga berjubel. Ini berjubel. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan khawatir. Termasuk Fatubalil Hurubai. Sungguh berbahagialah bagi orang yang terasingkan di dunia karena dia memperjuangkan akidahnya yaitu Islam. Jangan dibilang bahwa pejuang-pejuang akidah itu hanya ustadz, kiai, atau ulama. Ya enggak? Mustame ini juga kalau bener-bener ya sama. Ini juga pejuang-pejuang akhidah. Ya tak? Tadi misalnya saya secara umum ini ya secara umum. Saya diundang ke sini untuk berbicara. Dikatakan wah ini pejuang Islam. Gitu, ya. Nah, jangan dianggap bapak-bapak tidak. Tadi saya dijemput. loh, yang jemput ke rumah saya datang ke sini juga pejuang Islam sama. Coba gak dijemput kan gak sampai di sini saya masih tidur pada kali ya. Lah ibu-ibu juga yang hadir ini juga pejuang-pejuang Islam. Coba saya datang ke sini, enggak ada bapak-bapak ni ibu-ibu loh nah, mengomong bersopor. Jadi jangan kecil hati. Kata Nabi Fatuha Balil, Uroba berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan. Apalagi yang muda-muda ini, mas. Nah, kalau misalnya kemarin ada konser, enggak tahu saya di mana. Lihatnya di TV atau di Google, konser metallica di mana hari ini? Ya, wah, cemani ya, ceklik fotonya banyak yang datang sampean di sini ngurusi masjid ceri mas iki wis tekani su ngurusi speaker jane sing teko meneh bapak-bapak itu perjuangan itu jangan khawatir <laughs> itu perjuangan betul Pak ya. kalau enggak ada sing nguripi speaker ta Pak karo sing teko ya? itu perjuangan fatu balil urupani bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu itu Ya dikatakan Islam update ya Memang demikian yang kita bicarakan Islam itu berkembang Kalau zaman sekarang Di dunia ini yang saya baca Saya Alhamdulillah suka baca ya. Kalau mencari kebaikan banyak ya, Mencari kebaikan itu banyak Termasuk tadi seperti contoh Kita ingin mengembangkan keislaman Dengan segala macam itu ada Kalau anak-anak muda Misalnya mengembangkan keislaman Dengan dunia maya Dunia maya Menulis apa Facebook atau Twitter atau blog dan segala macamnya ya WhatsApp, wah itu dipergunakan untuk apa jalinan dakwah bagus asalkan dakwah yang benar karena dakwah juga sekarang ada dua macam dakwah yang benar juga ada dakwah yang salah dakwah yang benar itu yang mengikuti akidah Al Sunnawan jamaah yang dimotori konon oleh empat imam Madzhab yaitu Imam Hanafi Imam Maliki atau Imam Hanafi, Imam Syafi'i Dan Imam Hambali ya, Yang dimotori oleh itu Ajarannya adalah ajaran yang benar Itu yang perlu dilestarikan Dan perlu dipegang oleh Kawan-kawan yang ingin Belajar dunia dakwah lewat Dunia maya Jangan berpendapat sendiri Kemudian menjadikan salah di dalam Berpendapat, jadi ikutilah Ulama-ulama salaf yang sudah berkapasitas dunia. Eh, kan orang berdakwah itu ada aturan mainnya. Orang berdakwah ada aturan mainnya. Orang masuk musallatu, masuk masjid ada aturan mainnya enggak, Pak? Ada aturan mainnya. Salah satu apa? Kalau mau masuk masjid sandal taruh di depan. Kan gitu kan? Ya, di luar dilepas. Orang menjadi tentara ada aturan main enggak, Pak? Ada aturan main. Apa itu? Kalau lewat pintu gerbang katakan siap atau salam hormat kepada penjaganya kan demikian ya semua ada aturan mainnya orang masuk-masuk sekolah sekolah ada aturan main dan ada anak-anak sekolah minimal yang paling dohir harus pakai seragam ya itu aturan main berdakwah juga ini sebuah almamater dakwah ini. juga ada aturan mainnya jangan sembarangan yang penting aku suka ini tak masukkan suka ini bisa jadi menyesatkan orang kalau ada tentara enggak mau aturan main bisa menembak orang masyarakat sakar pedewi gitu mm -hmm. kan ya? juga kalau ada pelajar sekolah semaunya sendiri enggak ya bisa-bisa enggak -bisa lulus bahkan bisa rusak situasi sekolahan bagaimana misalnya di sekolahan bawa mercon rusak kabin karena enggak pakai aturan main dakwa pun demikian dakwa ya harus ada aturan main bertanya kepada siapa Fas'alu ahlat wikri ingkutumlah ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahlul ilim. Yang benar-benar ingkutumlah -benar, ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu tata caranya. Kenapa saya katakan demikian? Islam sekarang luar biasa. dakwah islamnya luar biasa. Di internet ini semuanya ada pak. Bapak-bapak tanya. Hukum apa saja insya Allah ada. Kalau kita misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Tiba-tiba ada tokek misalnya. Tokek, tokek. Bapak-bapak belum tahu, misalnya ini Apa hukum makan tokek Misalnya belum tahu Itu kalau klik di google Ini, sheikh google gitu ya, Mbah google Jadi satu akun gitu ya, namanya google Itu segala macam informasi ada Tanya di situ apa hukumnya makan tokek Itu nanti akan jawaban buahnya itu Dari artikel-artikel Hampir semua yang tidak masuk akal ini Ditanyakan di google itu bisa muncul Cuman saya kasih tahu tidak semua jawaban di Google itu benar. Tidak semua jawaban di Google itu benar. Ada kalanya? Tidak demikian. Kemarin saya buka informasi. Ada rubrik anak muda. Judulnya pacaran yang aman di bulan Ramadan. Bahwanya apakah kalian punya jawaban? Ya pertanyaan, ini. artinya bisakah pacaran di bulan Ramadan yang aman? Terus ada satu kalau tidak salah ini anaknya dahlan iskan kalau tidak salah. Ya anaknya dahlan iskan. Itu menjawab ngaco jawabannya. Dia sesuai logika anak muda. Ya karena saya tahu bapaknya ya, jadi saya tahu kan gitu ya. Itu menjawab demikian. Ini yang maksud saya. Anak berdakwah di internet ngaco sesuai dengan pemikirannya sendiri tidak ikut ulama dia jawab demikian. Kalau kalian atau kalau anda ingin berpacaran dalam Islam ya, di bulan suci Ramadan itu aman, itu maka pakailah kacamata atau teleskop teropong yang jauh untuk jarak jauh. Jadi tak kala engkau berada satu meter atau setengah meter Di depan pacarmu Engkau masih bisa melihat itu Seakan-akan dia masih jauh Jadi kalau misalnya Kamu pegang-pegang kan kayaknya gak pegang Padahal pegang gitu. Itu tips kan merusak Iya gak ya, Mungkin dia bergurau tapi sebenarnya itu kan Wilayah-wilayah dakwah Pertanyaannya gimana Cara pacaran Di bulan Ramadan yang aman Tidak berdosa dia jawab demikian. Itu merusak agama gak? Merusak agama. Nah, kalau kemudian ada anak yang percaya. Lu ini anaknya toko. Kalau gitu boleh. Karena melihat toko bapaknya. Terus gimana kalau dilakukan oleh anak muda-muda ini? Akhirnya mereka pacaran. Pakai teropong ya. Walaupun deket. Kelihatan jauh. Padahal nempel-nempel. Kan gitu kan? Kelihatan jauh. Ini kan rusak namanya. Jadi saya katakan jawaban dari Google itu tidak pasti benar. Kadang anak ngaco. Tapi kalau kita tahu tokoh siapa, bulan ki fulan pen fulan kita tahu. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat bimbingan dari Google tersebut. Hati-hati anak-anak muda-muda ini. Banyak anak tersesat sudah Islamnya bener, kemudian baca Google pulang jadi tersesat. Banyak loh. Bapak saya tanya sekarang, bapak-bapak ini punya anak dan cucu ndak? Punya. Cucunya ada yang sekolah, kuliah, ada. Mereka tidak pernah main di internet tiap hari di internet. Bahkan kadang-kadang ini bapaknya ahli ibadah, sholat malam, begitu anaknya langsung benci, katanya itu ibadah sholat malam nggak ada dalilnya karena di internet tidak ada misalnya, loh, berbeda dengan ayahnya, ya, gara-gara dunia internet, ya kayak tadilah, Palinda, ngapain bawa bapak ke musola? Yang penting itu kalau ada mental begini pak, itu agama kita, loh, gara-gara internet, ini tantangan zaman, tantangan zaman luar biasa, itu ya demikian namanya judulnya Islam update update-nya itu ada yang lebih baik apa sedangkan lebih baik Masya Allah zaman sekarang ini luar biasa orang-orang yang dulunya nakal, preman-preman korak-korak, barangkali demikian sholat, apalagi sholat Islam aja gak kenal subhanallah, tiba-tiba dia -tiba jadi terkenal, entah karena apa kemudian ibadah umroh ada gak? ada yang demikian iya gak? Tapi di sisi lain anaknya orang baik-baik, bapaknya takmir masjid anaknya jago metal. Ada ndak? Luar biasa ini. Ya, ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Jadi gimana itu? Nah, ya yang perlu bagi kita adalah membentengi diri kita dan keluarga kita di dalam Al-Quran sudah diajarkan. Ya, ya, ya, ya, Ku ampun wa ahli kum naroh wa kuduhan nas wal hijarah. Hey orang-orang beriman, Ku ampun jagalah dirimu naroh dari sengatan api neraka. Ku ampun jagalah dirimu wa ahli dan keluargamu naroh dari sengatan api neraka wa kuduhan nas wal hijarah yang Bara apinya itu terdiri dari batu dan manusia. Manusia dan batu. Waku Tuhan nasu. Bara apinya itu terdiri dari. Anasu. Apa anas? Manusia. Dan batu-batuan. Untuk membakar batu-batuan. Agar bisa nyala. Nyala terus. Tidak padam. Seperti kalau uber. Waktunya... Apa ini olimpik gitu ya waktu olimpik itu kan ada di ya apa menara apa gitu ya di menara-menarahan disitu dikasih bahan bakar biar tidak mati gimana? ya terus diisi bahan bakar, kalau misalnya olimpiknya itu satu bulan berarti gimana? harus terus disetut dengan minyaknya itu satu bulan yang penting obornya ini tidak mati kan, gitu kan ya, nah, kalau neraka jadi obor berapa tahun ini? bertahun-tahun biar tidak mati batunya itu dari neraka dari api neraka tidak mati berarti gimana jadi ya, perbanyak manusianya kan gitu kan ya manusianya jadikan bara dari bahan bakarnya itu akhirnya manusia mana ini yang diperbanyak masuk di neraka ha nah, manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala manusia kalaupun muslim ya terpaksa muslim yang tidak berakidah alias tidak beribadah Maka muslim-muslim model gini ini, isanya Islam KTP atau Islam Abangan, barangkali itu ya, ini rawan dijadikan bahan bakar di neraka. Naudzubillahimin shalih. Karena itu Nabi mengatakan fatu balil urubai. Sungguh sangat beruntung orang-orang sedikit yang horib yang terasingkan, tapi dia terasingkan dengan memegang syariat Islam, ajaran Islam benar-benar dilakukan. Yang banyak. Nah ini yang bahaya. Itu ada di akhir zaman. Ada di akhir zaman. Kita masih ingat di akhir zaman itu sebenarnya. Tanda akhir zaman kiamat itu bila mana dajjal itu sudah muncul. Apa itu dajjal? Kita sudah sering dengar dajjal ya. Dajjal itu di dalam hadis-hadis nabi diibaratkan adalah. Makhluk yang cukup besar lebih besar daripada manusia. Kemudian dia ini bermata satu. Dan dia sangat menakutkan. Dia sangat sakti. Dia bisa terbang. Dia juga bisa membuat gunung dari tepung. Dia tangannya ini kalau dia seperti sihir itu. Tangannya itu kalau diarahkan ke bawah tanah itu. Dia keluar tepung. Sihir itu. Waktu lama jauh sampai menjadi menggunung. Itu dajjal. Dajjal ini jakdul kotot. Atau dajjal Jad, ini gampangnya. Rambutnya besok itu. Kriwul, ya kriwul barangkali gitu ya. Ini kata om halang ngomong kriwul. Ya. Saya lihat di kamus gak ada bu kriwul bu. Badannya itu tekap, badannya itu kehitam-hitaman gitu. Dan menakutkan, kalau dilihatnya menakutkan. Wajahnya sangat sangar, takut orang itu. Ya, ini kalau jalan, di sekitarnya ini akan berubah. Jadi berpengaruh lah gitu. Jadi kalau jalan, kalau kita jalan kan gak ada orang tahu. Barangkali kalau jalan itu kayak... Jalannya buta hijau. Ke Geladang. Itu pada tahu semua. Nah, orang yang kafir oleh dajjal dihukumi muslim. Sedangkan orang muslim dihukumi kafir. Orang yang kafir kepada Allah itu kata dajjal kamu tak masukkan surga. Sedangkan orang yang muslim atau islam beriman kepada Allah. Kata dajjal dikatakan kamu tak masukkan neraka. Karena itu gampangnya kata orang-orang tua dahulu dikatakan surganya dajjal itu nerakanya Allah nerakanya dajjal itu surganya Allah jadi kalau kita mudah-mudahan tidak ketemu dajjal ya tapi kalau ketemu dajjal diajak kamu tidak masukkan neraka ya kalau kita terserah engkau hendajjal berarti kita akan masuk surganya Allah ya tapi kalau dirayu eh kamu tak masukkan surgaku ya kata dajjal kalau kita oke okay, tidak apa-apalah sim penting Ya, ada dananya misalnya ya. Ada uangnya misalnya. Maka dia akan masuk nerakanya Allah. Ya demikian. Rayuan dajjal macam-macam, Pak. -macam, Rayuan dajjal itu untuk mengkafirkan orang-orang di sekitar itu macam-macam. Ya dikatakut-takuti, ya dirayu, ya segala macam. Ya. Kalau kita terbawa arus, maka kita akan masuk nerakanya Allah karena dimasukkan surganya dan jalnaudzubillaimin itu besok akan bakal terjadi semacam itu. Tapi sekata nabi juga sebelum hari hanya dajal itu muncul, satahrujud dajjal. Nah, akan muncul dajal dajal junior. Dajal dajal junior. junior. Siapa dajal dajal junior? Yaitu orang yang Hobinya mengajak orang lain bermaksiat. Hobinya kebiasaannya mengajak orang lain untuk jauh dari Allah. Itu dajjal-dajjal union. Baik itu berbaju kafir maupun berbaju Islam. Yang penting mengajak orang untuk tidak aktif beribadah kepada Allah. Ya. Nah. Ini. Ini sekarang saya tanya kira-kira dajjal-dajjal junior sudah banyak, banyak zaman sekarang sudah banyak, ya? banyak oh banyak sekali banyak sekali sekarang sudah bukan zamannya biskup ya bukan zamannya gedung biskup tapi di mana ada ya gedung biskup ya ada, ada ya di mana saya pernah tahu di mana usarina oh, atau plaza mungkin ya nah, satu lah gitu. <kuh> kalau zaman dahulu zamannya TV belum banyak itu ya. Itu kan biskop marak di mana-mana. Zamannya biskop waktu kita masih kecil ya. Saya mungkin masih SD SMP. Itu aja biskop. Biskop aja ini. Mulai dari yang jaga, yang main, segala macam. Itu kan diminati oleh banyak orang. Kadang-kadang masuk biskopnya itu batal magrib persis. Kita gak sholat itu ya. Yang nonton gak sholat. Apalagi kalau rumahnya jauh. Misalnya rumahnya di semua sehari mau lihat Biskop merdeka di malam mainnya maghrib. Berangkatnya Jampiro pak. Asar pak. Kadang-kadang asar ketika ditelat. Soalnya lupa bemu kan ya. Kak Mikirno sholat asar plus sholat maghrib. Nggak mikirno. Itu termasuk dajjal-dajjal junior. Kenapa? Karena kalau sudah asik nonton biskop zaman itu. Nonton biskop sudah asik. Lupa yang namanya ibadah. Betul pak? Di zaman itu lho bapak-bapak masih muda lho, enggak sama sekarang. Dajalnya tatabapanya kan gitu ya. Kalau dapurnya kita buktikan. Nah, ini zamannya mas-mas yang muda-muda ini. Dajal zaman sekarang itu berupa bola banyak, Pak. Loh, coba kalau suruh ngaji ini berapa gelintir manusia yang hadir? Coba arema main. Enggak usah diumumkan, ribuan orang. Ribuan orang. Siapa itu yang mengadakan pertandingan? Ya, bikin liga-liga itu termasuk. Ya, yang mengajak orang itu tidak banyak beribadah. Lo kok tak beribadah? Wong mereka Islam. Coba kita perhatikan. Kalau ada Arema main, itu Aremania berangkatnya dari rumah jam berapa? Mainnya jam berapa? Jam berapa kalau sore, mas? Biasanya mas? Ya? Jam? Jam empat sore berangkat. Apa mungkin? Ya ada sih 1-2 saya tak sholat asar dulu itu ada satu dua bukan tidak ada tapi mayoritasnya gimana tetet tetetnya jam berapa mas jam sepuluh <temszaevars> isu jam 10 pagi tetet tetet ya mbak saya tanya pakaiannya pakai sarung atau pakaiannya pakai metal metal <t elesan> belum mas pojok sampaian <ketaker> <temszaev> <dijo> <temszaev> betul mbak ya. sudah tetet tetet keliling wah dengan semprotan semprotan Wah, wajahnya dengan berbagai macam aksesoris. Yang Nabi tidak pernah tentunya mengamalkan aksesoris model anak-anak ini. Supporter-supporter itu. Betul tak? Ya. Jangankan Nabi kita saja di masjid tidak mau pakai gitu kan. Malu kan gitu ya. Sudah mereka dedet-dedet keliling. Sampai masuk. Kapan masuknya? Sudah. Gak ngurus Adhan Asar. Saya pernah cerita sama santri ini. Ita. Terus saya dijawab rupanya ini santri ini juga suka lihat bola. Ya. Saya tanya, "Anu saya pernah lihat masuk di stadion di Panjen itu apa? Stadion apa namanya? Kanjuruan itu di pojoknya ada musholanya kok katanya." "Oh, masyaallah musholan. Sak piro gedene leh saya pirang "Ya kecil gitu. Lah penontonnya akeh opo enggak?" "Ya buannya cukup dalek salat jamaah bareng di ngono. Ya enggak cukup. Ngono iku ini salat." "Iku jenenge to nek mushola cilik ya Hakeknya mayoritas. Wong di Indonesia itu loh, di Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Tapi kalau sudah main bola seperti itu, bukan saya anti bola, saya senang bola. Cuman jangan melalaikan waktu sholat di saat main bola atau nonton bola. Saya tidak mengharamkan bola loh, ya ndai, jangan salah loh ya. Cuman kita mengkritisi. Itulah Islam update zaman sekarang. Sudah main bola. Jam 4 sampai jam berapa mas? Jam 6. Maghrib dah Saya tanya. Itu anak-anak. Baik pemainnya, pelatihnya, panitianya, suporternya Begitu ada maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira di pengumuman. Eh sebentar berhenti dulu ya. Yang pulang jangan pulang. Kita sholat berjamaah bareng. Apa enggak? Mau asyik terus dat dat dat dat da. apalagi kalau menang. Sampai rumah jam berapa kira-kira? Jam sembilan malam pak. Kesel langsung turu arah reh pak. Hilang salat apanya? hilang? Dhuhr, asar, maghrib dan isya. Apalagi kalau menang lagi pas juara satu, wah pesta luar biasa sampai malam segala macam ish. Pesta kembang, api pesta ini pesta. Saya tidak bicara sama Abu. Tidak. Saya anggap anak baik-baik, tidak -baik, pernah sama Abu itu ya. Saya anggap ya. Abis malam, duduk sampai malam. Akhirnya tidur jam 12 malam. Subuhnya jam berapa? Kira-kira bangun anak-anak itu pak? Salat? Subuh. Subha. Subuh sama doa ya. Tekniatnya gimana pak? usalli fardus subhi roh adaini mustabbilal kibla di kawanan BILLAHI ta'ala kawanan kawanan lillahi ta'ala kawanan soalnya itu kalau sholat loh Pak kalau ini pertandingan sekali loh itu pun pertandingannya di Malang kan juruan sekarang saya tanya kalau pertandingan di Jakarta sempat sholat di anak-anak Seng lempar lemparan batu. Ya itulah. Dikatakan setah rujut dajah Sebenarnya dajjal-dajjal junior ini sudah bermunculan di sekitar kita ini. Tinggal kita nyewas pada atau tidak. Banyak pak. Kalau kita petani satu-satu. Wah bisa sampai sore kan tidak pulang sehingga ini ya. Nah, gimana sekarang langkah kita gimana? Ya langkah kita sebenarnya harus ya apa membetengi diri kita, keluarga kita. Cobalah mulai kecil anak-anak kita ini yang sudah kadung wis ya apa disadarkan kalau mudah-mudahan bisa sadar, tapi kalau tidak, coba yang belum kadung ini. Anak-anak kita yang belum mengenal Al-Qur'an, ayo diajino. Masih kecil-kecilnya kecil, -kecil ya, diajari, diajari salat, diajari ini diajar, eh, ayo le. Aiy gini, bapak sholat Tuhan melo. O. Walaupun dia sholat Tuhanya tidak karu karuan, tapi jodoh lumayan. Aiy melo bapak gini lho. aiy melo mbah. Ia dia demikian dikenalkan, ya poso bulu, masya Allah lo. Saya masih ingat zaman saya masih kecil itu jengim poso jam songo itu ada. Ya, tapi itu upaya orang-orang tua kita untuk memperkenalkan puasa, bukan jam songo ni itu. Wong kita masih TK. Poso jam birale, poso apa? Po, poso jam songo. Masih ingat pak? itu zaman dulu kalau sudah naik sedikit namanya poso kedok gitu istilah wong malang ini poso jambirale poso jam semua bu poso o boleh poso peduk ah kok naik lagi poso asar naik lagi poso magrib penuh ya dah itu kan upaya orang-orang tua kita sehingga kita sekarang senang puasa saya tanya mas bukan berarti semuanya kalau sekarang ada main bola itu anak muda-muda banyak yang puasa apa? Banyak yang mogel. Okay. Mogel. Karena gak diajari dengan baik di rumah tangganya. Tapi ada juga yang masih kuat pak. Bahkan pemain bolanya yang puasa itu ada loh pak. Saya tidak mengingkari. Saya pernah baca kalau gak salah di Nigeria. Pemain bola di Nigeria waktu itu uh, tanding lah. Bukan pilihan dunia. Tapi bertanding dengan negara lain. Semoga nolok. Gala lari-lari tengah lapangan, tiba-tiba azan maghrib, dengar azan maghrib. sudah tengah, langsung dia mengeluarkan bontot tanya dimakan dia. Set, Ternyata dia takjil, Luar biasa. Loh yang pemain bola kayak gini yang hrobak termasuk asing ini masuk luar biasa ini. Ya enggak, yang sangat luar biasa, bukan berarti kita menutup mata sepanjang itu. Enggak. Ya ada orang-orang yang baik, tapi banyak juga bahkan banyak mayoritasnya yang ndak puasa ya supporternya ya inilah ini kenapa karena pendidikan agama tidak ditanamkan sejak kecil ndak kuat kalaupun kecil dulu wes aku pasrahinan guru-guru nih pasrah mestinya ndak demikian kalau kita ngajikan anak TPK, TPA ya di rumah juga kita ajarkan kita arahkan kan gitu sehingga anak itu bener-bener merasuk dalam dirinya ya ndak itu yang paling penting saya yakin mas-mas yang muda-muda yang hadir hari ini, ini, karena di rumah tangganya diajari dengan baik arah sana bendar, sana salah, sana bendar, diarahkan. Sehingga begitu remaja, ada orang ngaji, ikut ngaji. Ya demikian. Itu kewajiban kita semuanya. Ya, kewajiban kita semuanya. Jelas, Nabi S.A.W. seperti yang terakhir saya sampaikan, beliau bersabda Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an an'ra'iyyati'ah Setiap kalian itu adalah penanggung jawab Dan setiap penanggung jawab itu Besok ditanya oleh Allah Dimintai pertanggung jawaban Terhadap siapa-siapa yang menjadi tanggung jawabnya Seorang bapak akan dimintai tanggung jawab Atas kemaslahatan agama Istri dan anak-anaknya Demikian juga seorang ibu Purmatangga, maksudnya akan ditanya tentang kemaslahatan syariat alias agama dari putra putrinya seorang anak juga dimintai pertanggungjawaban kalau dia sudah balik tentang apa yang dilakukannya demikian dan seterusnya. Seorang pemimpin Pak RT juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang warganya yang sholat atau tidak sholat. Seorang RW akan lebih besar lagi, Pak. Loh, maka aneh. Seneng-seneng daftar jadi pimpinan. Dikira enak dah. Jadi RT, jadi RW. Ya. Sekarang tambah ngelamar. Jadi apa bu? Kepala keluarga. Kepala keluarga aja sudah berat. Jadi kalau ada RT, RW. Rakyatnya dibiarkan saja. Itu besok diminta pertanggungjawaban oleh Allah semua Seorang camat demikian juga, seorang bupati itu ditanya, kamu sebagai kabupaten malam sing salat piro sih enggak salat piro? Lah ya, kan enggak salat gapo wah malai, malaikat. Pok Apa? pokan. Jadi, jadi jadi bupati harus introksi. hei, rakyatku, kalian salat, harus salat, salat, salat, salat. Urusannya dia sudah perintah salat kok enggak dituruti, enggak diikuti oleh masyarakatnya, itu urusan lain yang penting dia perintah. Jadi program pertama adalah solatisasi, itu Pak mestinya. Apa solatisasi? Mengajak orang untuk sholat. Itu jadi Bupati naik sedikit jadi Gubernur Pak sajawa Timur Pak ditanggoni, saupor rakyatmu sajawa Timur sih nggak sholat, hmm. ambekan kan ya? Ya jadi Gubernur naik daftar jadi Presiden sah Indonesia Pak ditanggoni, saupor rakyatmu. Sing metal sopoh Sing supporter siapa Sing gak sholat siapa Itu besok ditanya pak Apalagi kalau ada yang Jadi presiden mengajak Tidak beribadah Sekosak ibadah kita ini negara-negara sekuler Ngapain semurus ibadah Sembrono Ngedepi Allah dan ngedepi malaikat Di akhirat nanti di kuburan Di lungkas ngebuk kuburan Di tangan pak Kan korupsi, oh, korupsi kecil korupsi itu. Kecil apa korupsi ini? Ya ditanya, kan rakyatmu nyembah. Allah pun ndak. Ndak apa? Kenal Allah jangga. Hawla wala quwata illa billah. Macam-macam ya, orang kenal Allah pada semuanya ndak. Orang yang non muslim yang menyembah Tuhannya masing-masing. Ya, Kalau ndak ada instruksi, hei. Iki syariat akan kita berlakukan sebisa mungkin. Mestinya demikian. Jadi Presiden, kalau presiden jegeda kayak pak, lah bukan lawan saya, bukan lawan bapak-bapak, bukan lawan ibu-ibu, lawannya malah ikan mungkar dan nakir. Bayang, noai itu gobangnya pak, sekali kaplok ceplak Wassalamualaikum itu ya hilang itu ya. Itu yang akan dipertanyakan, sembrono lagi. Karena itu kita hati -hati, loh kita hati-hati loh, mulai presiden hati-hati pak. Koleh presiden yang aman untuk syariat kita. Begitu mestinya. Enggak kita mendukung yang ditanya oleh Allah. Ayo kalau dukung ya biar ya. Katanya malaikat. Repot kita ini. Repot apa, pak. Repot hidup. Jangan gampang dibuat hidup ini. Hidup cuma sekali Pak. Hidup cuma sekali. Istiqoro. Ikut ulama. Ikut demikian. Yang benar. Ya itu yang mestinya. Saya enggak kampanye ini Pak ya, kosong-kosong kan gitu. Tapi ini tanggung jawab kita. Kenapa? Karena Islam kita bicara Islam update sekarang itu banyak Islam diwarnai oleh Kekafiran ya? Islam diwarnai oleh negara-negara barat, negara-negara asing. Wah, hilang kabeh anak-anak umat Islam itu. Yo oleh tadi, oleh digagak. Ono Islam yang dibantu oleh Amerika yang luar biasa itu ya. Apa? Arogansinya sangat kuat Padahal Amerika disetir oleh Israel Musuh Islam apa? Bukan Musuh Islam Zionis Tokoh dirangkul oleh orang-orang Barat Bahaya ndak Pak untuk keislaman kita? Bahaya Ada tokoh dirangkul oleh orang Zionis Bahaya ndak untuk kita? Bahaya untuk akhidat kita Bukan sekedar kita ini repot Loh, kuburan kita lupa di takoh Pak Di kuburan kita ditanya Ada Toko dirangkul oleh negara-negara Cina, komunis. Bahaya ndak untuk kita? Bahaya. Ada toko dan lain sebagainya. Jadi kita ini kalau mau memilih sesuatu, ya harus oh, istihkoro. Ya mestinya demikian. Ya enggak? Lah? Biar tidak salah melangkah. Tidak salah melangkah. Begitu mestinya. Jangan sampai kita salah langkah, akhirnya kita sendiri jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Waduh, waduh ke Indonesia ini ruwet pak. Ngurusi rumah tangga memang misi repot pak ya. Anak butuh. Mari ngurusi sa RT. Repot apa pak? Repot. Sa RW. saiki. Mari kita enggak semua ngurusi sa Indonesia. Gimana? Ya carilah sesuatu yang kira-kira aman bagi keislaman kita. Itu pertimbangannya. Oh jok ini aku korupsi gak korupsi? Aku korupsi urusan cili pak. Ya bener korupsi itu dosa potong tangan. Ya itu pak tapi urusan akidah luar biasa. Urusan akidah luar biasa. Ya. ya, jadi kita ikut mana yang mayoritas umat Islamnya di situ ya kita ikut. Yang paling tidak itu aman katanya para ulama. Irtikabu akhifit dororen. Irtikabu mencari yang akhifit dororen lebih sedikit bahayanya bagi keislaman. Bagi geis selaman. Bukan bagi korupsi. Bukan bagi... Kesejahteraan rakyat. Bukan. Saya tanya, rakyat itu ya bagus dipikirin. Memikirkan rakyat namanya... Hak asasi manusia. Ya tak? Kan ngurang mas jadi kampus-kampus ini mas ya? lek memikirin rakyat... Ini adalah dengan rakyat itu berarti... Memikirkan hak asasi manusia. Tapi saya katakan Al-Quran sudah mengkonis... Innal insan alafihus rend, sesungguhnya manusia rakyat rakyat itu pada merugi kata Allah Swt. Yang kalian perjuangkan hak asasinya itu orang-orang rugi menurut Allah. Terus berjuang untuk itu. Wu oh, saya dari rakyat untuk rakyat. Itu dah dibikin. Rugi kata Allah Swt. Illa ladinaa, manu kecuali orang yang beriman beraturan iman. Iman didahulukan. Kalau iman berarti bukan... ...hak asasi manusia. Tapi... ...hak asasi Tuhan. Mestinya hak asasi Tuhan... ...yaitu Allah SWT didahulukan. Bukan HAM-nya. Ini jarang dipikirkan oleh orang, Pak. Oh, enak. Masyarakat, merakyat, dan segala macam. Ini. Duh, dilihat dulu. Hak asasi Tuhannya diangkat atau tidak. Kalau hak asasi Tuhan... Kalau saya dipilih jadi menteri, kalau saya dipilih jadi gubernur, maka akan saya laksanakan perda syariah. Saya akan akan perda anti minuman-minuman keras. Saya akan menutup perjudian, menutup pelacuran, doli akan saya tutup misalnya. Ayang kini-kini ini yang lumayan untuk bisa dipilih. Kalau saya jadi gubernur, maka akan saya bebaskan. Ganja biar merasuk ke rumah tangga rumah ke manusia orang orang oh, bapak ibu anak putu teler. Kena bebas. Narkotik akan saya bebaskan. Narkotik bebas? Waduh, Assalamualaikum Pak Kanjeng Waras. Ya dah. Ini Gubernur buat gaya apa? Saya akan bebaskan juga perzinahan. Bahkan sekarang ini LGBT. ya LGBT itu singkatan apa sih? Lesbianisme, ya. Istilahnya itu aja. Isinya orang-orang homoseksual. Nah, itu orang suka sejenis. Itu akan dilegalkan kalau saya jadi gubernur. Loh, iki opo iki? Karusak apa iki. Kau agak bayu, Saya akan petugas kawai Kata ngapa no? Wis do mewedok lanang iki, opo iki? Pek ya. Nah, terus L-nya perempuan ya sama perempuan G-nya itu gay ya laki sama laki itu dia bro. homoseksual itu ya sama-sama ya lgb nya biseksual kalau saya tidak salah wah saya tidak tahu itu istilah-istilah anak muda sekarang itu pak ya. T-nya transgender transgender itu nah orang banci-banci itu ya wah itu akan dilegalkan karena mendukung partai saya misalnya lah olah olah buatailah bilah saya jika lu jadi gubernur tak bebas no KAP seperti menangkapnya, waduh tak baru usah pak, tak baru usah. Judi memburu rumah tangga, dia narkotika memburu rumah tangga, ganja memburu rumah tangga. wong dilarang saja anak-anak kita sudah lepas, metal-metal sudah dilarang lho pak itu pak. Pornografi dilarang itu lho pak, waduh hukumnya itu masih kecolongan, gimana kalau bebas. Waduh waduh waduh Indonesia ini jadi negara yang hancur. Ahaula wala quwata illa Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bisa menyelamatkan akidah kita, akidah umat Islam. Ya. Walaupun tidak baik-baik aman tapi lebih dekat dengan para ulama, lebih dekat dengan keislaman itu yang kita harapkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Kita tidak bisa menentukan apapun dalam bab ini. Ya udah. Betul enggak, Pak? Walaupun permuatat, misalnya muatat, pilihlah ini, pilihlah ini. Ya, kalau Allah tidak mengendaki, gimana? Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala kan gitu mudah kan? Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang aman bagi keislaman kita. Jangan diri kita pak, keislaman kita. Kalau keislaman kita aman, Insya Allah diri kita juga akan dijamin keamanan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita permohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau ternyata yang jadi itu tidak sesuai yang kita doa, kita harapkan. Yaitu adalah ujian kesabaran bagi umat Islam. Ujian kesabaran bagi umat Islam. Jelas Pak ya? Mudah-mudahan sekarang enggak ada yang merekam kecuali saya. ya. Nanti dilaporkan ke Banwaslu saya ini. Repot ya. Di masjid-masjid kan -masjid, diawasi di, di Taljeni gitu ya. Takut saya, saya. Saya tidak bicara tentang Pilpres hari ini. pimpres nanti 30 tahun yang akan datang saja kita bicarakan. ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khazaw wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.